Assalamualaikum, saudara Berita Siang edisi hari ini Senin, 19 September 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Ti Andalusia. Motif pengeboman di New York masih diusut. Isu klaim serangan penikaman di Minnesota. Dua jemaah haji Aceh Daya meninggal. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah terangkum Tim News Rambu FM.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 Saudara Loon, meskipun ditetapkan sebagai tindak terorisme, motif pengeboman di New York dan kaitan dengan kelompok terorisme internasional sejauh ini belum diketahui. BBC Indonesia melansir, Sebelumnya Gubernur New York Amerika Serikat Andre Cuomo mengatakan bom yang meledak di kawasan Manhattan, New York pada Sabtu malam merupakan tindakan terorisme. Ledakan itu menyebabkan 29 orang luka. Seluruh korban luka itu kini telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Menyusul ledakan tersebut, pihaknya mengeruncungkan personel keamanan tambahan yang berjumlah sekitar 1000 polisi dan Garda Nasional. Penambahan aparat itu dimaksudkan sebagai langkah jaga-jaga dan mereka ditempatkan di berbagai lokasi strategis di New York. Syederalun, pria yang menikam 9 orang di sebuah mall pada Sabtu lalu di Minnesota, Amerika Serikat, berteriak bahwa ia merupakan tentara ISIS sebelum ia ditembak mati oleh polisi. Pernyataan itu dirilis oleh kantor berita ISIS, AMAK, menyusul serangan, namun tak bisa diverifikasi langsung. CNN Indonesia melansir, FBI menyebut serangan ini sebagai tindakan potensial terorisme. Sementara itu laporan media lokal menyebutkan bahwa pelaku merupakan keturunan Somalia. Merespon hal itu komunitas muslim dan Somalia menggelar konferensi pers pada minggu kemarin. Serangan di Minnesota ini terjadi di hari yang sama dengan ledakan di Manhattan, New York yang melukai 29 orang serta ledakan di dekat Yesan Corps Marinir di New Jersey. Syederalun dari 46 jemaah haji asal Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2016 tergabung dalam kloter 4 dan 7, sudah dua orang meninggal dunia. Dari Blangpidi, Zainun Yusuf melaporkan. Terakhir, Alidin bin Acam Maksam tergabung kloter 7 BTJ Aceh. Satu-satu jemaah asal abdiah yang tergabung dalam kloter 7 itu meninggal di sebuah rumah sakit di Mekah pada Jumat lalu pukul 10 waktu Arab Saudi jemaah yang meninggal sebelumnya adalah Khadijah Nur binti H. Imam Nurdin, kloter 4 warga desa Gampung Tengah dan dimakamkan di Baki. Kasih penyelenggara haji dan emurah Muhammad Iyatim menjelaskan meninggalnya dua jemaah tersebut, maka Jemaah haji asal Abdiah yang sedang dalam persiapan kembali atau kepulangan ke tanah air berjumlah 44 orang. Saudara Lon, Komisi Pemberantasan Korupsi menggandeng 26 lembaga antikorupsi di Asia dan Eropa terkait dengan upaya pemberantasan korupsi lintas negara. CNN Indonesia melansir, Wakil Ketua KPK Laudi M Syarif mengatakan korupsi tergolong korupsi luar biasa dan bisa terjadi melintasi batas negara. Oleh karena itu penanganannya harus dilakukan secara luar biasa dan melibatkan banyak lembaga anti korupsi. KPK telah menjalin sinergi dengan 26 lembaga anti korupsi dari sejumlah negara baik di tingkat Asia maupun Eropa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syaderalun Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Komisi Independen Pemilihan Aceh menggelar rapat bersama di kantor KIP Aceh Senin pagi. Rapat tersebut membahas tata cara laporan harta kekayaan pejabat negara, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Dari Banda Aceh Suburdani melaporkan Dalam kegiatan itu, sejumlah bakal calon gubernur dan bakal calon bupati serta wali kota tanpa hadir. Untuk bakal calon gubernur dihadiri oleh pasangan Zakaria Saman, T. Alaidin Syah dan Abdullah Putih Said Mustafa Usab. Sementara untuk balon bupati dan wali kota diantaranya, dua pasangan balon wali kota, Wakil Walikota Banda Aceh, Iliza Saaduddin Jamal, Faridnya Umar, dan Aminullah Usman Zainal Arifin, Sarjani Iryawan, Jamin Idham, Nur Khalis, dan sejumlah pasangan lainnya. Syederalun, perum Lok menegaskan tidak akan main-main dengan para metra distributornya di berbagai daerah. Hal itu termasuk CV Semesta Berjaya yang namanya disebut dapat rekomendasi impor gula oleh Ketua DPDRI Irman Gusman. Tribunews.com lansir. PLT Direktur Utama Perum Bulog Wahyu mengatakan pihaknya siap memberikan hukuman kepada CV Semesta Berjaya. Pasalnya saat ini distributor gula impor untuk wilayah Sumatera Barat sedang terkait masalah suap. Perum Bulog sudah mengajak bertemu dengan CV Semesta Berjaya beberapa hari lalu saat kasusnya mencuat ke permukaan publik. Namun sampai saat ini CV Semesta Berjaya belum memberikan laporan khusus terkait hal tersebut. Saudara Lund, kuasa hukum keluarga mantan pebalap formulawan Michael Schumacher melayangkan gugatan kepada sebuah majalah asal Jerman terkait kondisi legenda balap tersebut. CNN Indonesia melansir. Seperti dilansir dari Mirror, kuasa hukum Schumacher telah melakoni sedang hadapan pengadilan terkait gugatan kepada Bunte. Keluarga Skuemeser memprotes pemberitaan tak bertanggungjawab serta tak benar bunte terkait kondisi kesehatan juara dunia F1 sebanyak tujuh kali tersebut. Skuemeser mengalami cedera fatal saat berlibur bersama keluarganya di Pegunungan Alpen pada 29 Desember 2013 silam. Dia mengalami kecelakaan ketika tengah bermain ski kala itu. Putusan atas gugatan terhadap bunte itu dipergerakan akan didapat dari pengadilan pada Oktober mendatang. Semenjak mengalami cedera tersebut, keluarga Skumeser menginginkan privasi agar upaya pemulihan pria asal Jerman itu berjalan lancar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Senin, 19 September 2016. Berita sore Transbi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat aplikasi yang ini juga bisa didengarkan kembali melalui situs kami www.rambfm.com Follow juga Twitter kami atram Bfm Sha Alun Wasallam.